Assalamualaikum saudara berita pagi di siang ini Jumat 26 Januari 2018 dibacakan Ardian Syah. Oknum Dewan Langsa jadi DPU kasus ijazah palsu. Oknum PNS pemerkosa mahasiswa diserahkan ke jaksa. Warga penaron dibacok gara-gara tapal batas kebun. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah tim newsroom Serambi ASN.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 Dalun, pihak Kejaksaan Negeri Langsa Akhirnya menetapkan oknum anggota DPRK Langsa Dari Partai Hanura, Amirullah sebagai daftar pencarian orang Sebelumnya pihak Kejaksaan Mengirim surat resmi pemanggilan sebanyak dua kali Namun Amirullah tidak memenuhinya Alias mangkir Kasus ijazah palsu yang menjerat Amirullah Ini mencuat saat pemilihan calon legislatif Pada April 2014 silam Politisi Partai Hanura Ini mendaftar sebagai calon legislatif Menggunakan ijazah paket C Yang ternyata terbukti palsu Dari keputusan pengadilan Negeri Langsa, ia divonis bersalah dan dijatuhi hukuman pidana 2 bulan penjara dan denda 10 juta atau 1 bulan kurungan. Ia kemudian melakukan banding ke pengadilan tinggi, bahkan kasasi ke mahkamah agung. Namun tetap divonis bersalah dan pengadilan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan. Namun setelah putusan keluar, Amirullah menghilang dan tidak diketahui jejaknya, hingga belum bisa ditahan. Pidana Umum Kejari Langsa Reza Rahim, mengatakan pihak kejaksaan mengeluarkan penetapan Oknum DPRK Langsa Amirullah dalam DPO sejak Rabu kemarin. Garlun penyidik Satres Krimpol Res Loksmawe pada Kamis kemarin menyerahkan MI 38 tahun Oknum PNS yang menjadi tersangka dalam dua kasus, yakni dugaan pemerkosaan mahasiswi dan kepemilikan senjata api ke Kejaksaan Negeri Loksmawe. Diberitakan sebelumnya, tim reskrim Polres Loksmawe menangkap MI 38 tahun Oknum PNS di pemerintah kota Loksmawe, Kamis 21 Desember 2017. Ia ditangkap atas dugaan telah melakukan penyekapan dan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi. Polisi juga berhasil menyita sepucuk pistol dan magazin serta delapan butir peluru di rumahnya. Kasateles Krimpol Reslox Mawai AKP Budina Suha mengatakan dalam menindaklanjuti kasus itu, beberapa waktu lalu pihaknya menyerahkan kedua berkas perkara tersebut untuk diteliti pihak jaksa. Kedua berkas telah dinyatakan lengkap sehingga kemarin penyidik melimpahkan tersangka bersama barang bukti. Sudarilun hanya gara-gara persoalan batas kebun dan pagar, dua petani di Gampung Sri Mulia Kecamatan Penaron, Aceh Timur, terlibat perkelahian berhujung pembacokan. Kasus ini melibatkan Murbalid 42 tahun dan Zulkifli 38 tahun, keduanya warga desa setempat. Akibatnya Zulkifli harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka baco. Kapolsek Serba Ibda Adi Chandra mengatakan, perkelhaian yang nyaris menghilangkan nyawa Zulkifli terjadi di kebun korban Rabu lalu. Insiden ini dipicu karena masalah sengketa lahan dan pagar kawat kebun. Awalnya pelaku Murbalit mendatangi korban di kebunnya. Setiba di sana, pelaku menanyakan kepada korban tentang pagar kawat yang diakui milik pelaku. Jawaban korban memancing emosi pelaku sehingga terjadi perang mulut dan perkelahian. Pelaku yang naik darah dan di tangannya memegang parang langsung membacok korban. Akibatnya korban mengalami luka serius di bagian kepala, tangan kiri, dan paha kiri. Warga setempat yang mengetahui kejadian langsung mengevakuasi korban ke puskesmas penaron dan merujuknya ke RSUD Dr. Zubir Mahmud. Sementara Kapolsek Serba Jadi bersama anggotanya langsung turun ke TKP. Akhirnya polisi mengamankan pelaku dan barang bukti berupa parang yang digunakan pelaku untuk membacok korban. Sudarlun tiga warga gampung relui manggat kecamatan Jangkabu Yapidijaya kamis kemarin di Sengat Kaonan Tawon. Mereka yang menjadi korban amuk tawon itu adalah Tengku Zulkifli, 50 tahun, Rasidi, 48 tahun, dan Mustafa, 35 tahun. Musibah terjadi saat mereka dan puluhan warga sekampung hendak menciarahi makam Tengku Dirubih, desa Rulut, Kecamatan Ulim. Tengku Marzuki Haimali, yang ikut dalam rombongan, mengatakan peristiwa terjadi tiba-tiba. Ketiga korban dan juga sejumlarkannya ke Glerubih mengenengendarai sepeda motor. Jarak tempuh dari Jangka Buya ke lokasi makam sekitar 10 km. Namun, 1 km lagi menjelang tiba di lokasi yang dituju, tiba-tiba sekelompok tawon berterbangan dan menyerbu mereka. Melihat suasana semakin gaduh, lalu salah seorang di antaranya yaitu Zulkifli berlari ke sebuah gubuk atau jambu yang berada di tak jauh dari jalan yang sedang dilalui. Tahun itu pun mengejar kemana saja Zulkifli lari. Melihat sebuah viewer berisi air di dekat gubuk tadi lalu tengku Zulkifli pun coba masuk ke situ. Sementara rekannya Rasidi mendapat pertolongan dari Mustafa. Ayah Mustafa pun ikut menjadi sasaran sekelompok lebah yang diduga pindah lokasi akibat ada yang mengganggu kediamannya. Akhirnya setelah meredas jumblarkan memboyong ketiga korban yang diserang tawon ke RSUD Pidijaya. Tidak lama kemudian Wabup Pijay, H. Said Muliadi tiba di UGD menjenguk tiga korban warga Jangkabuya yang diserang tawon. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evanta. Zadlun Boca bernama Kianda Alfarizki Saifundin, 3 tahun, ditemukan pencari ikan tewas mengapung di aliran Krung Lubuni, Gampung, Lutung, kecamatan Mane, Pidi, Rabu siang kemarin. Korban hilang saat mandi sendirian di Krung Inong, Gempang, Pidi, pada minggu lalu. Informasi yang dihimpun, jasar korban bocah laki-laki tersebut pertama kali dilihat Khairun bersama duarkannya. Saat itu Khairun CS sedang menjaring ikan di sungai tersebut menggunakan jala. Penemuan mayat itu dilaporkan Khairun kepada warga desa. Lalu warga bersama rapi mengevakuasi jasad bocah tersebut ke puskesmas gempang untuk dilakukan visum. Kasatres Krimpol Respidia Kapi Mahliadi mengatakan hasil visum dilakukan dokter di puskesmas gempang bahwa luka di kepala bocah itu akibat terbentur batu di aliran sungai. Jenazah korban telah diserahkan kepada keluarga untuk dikebumikan di diusun Kuala Gampung Bangki, Kecamatan Gempang. Seperti diketahui Kiara Alfariski 3 tahun hilang saat mandi sendirian di Krung Inong Gempang di minggu lalu. Sebelum hilang bocah tersebut sempat mandi dengan ayahnya Saifuddin, tapi saat ayahnya pergi kerja di kebun korban kembali ke sungai untuk mandi hingga hanyut terseret arus. Sudarlon terkait kasus beras bantuan untuk korban bencana alam yang diduga hendak dijual oleh Oknum di BPBD Pidijaya Sabtu lalu, Kapolsek Merdua KP Aditya Kusuma memastikan bahwa Kepala Pelaksana BPBD setempat HM Nasir SPD juga akan dipanggil ke Mapol Respidi untuk dimintai keterangan. Saat ini kasus tersebut masih ditangani Polsek merdu untuk penyusunan berita acara pemeriksaan. Kepala Bidang Darurat Logistik BPBD Pijai berinisial M yang dianggap bertanggung jawab atas kasus ini pun belum ditahan. Termasuk supir truk yang mengangkut beras juga masih diperiksa dalam status sebagai saksi. Kapol Saik Merdua KPI Aditya Kusuma mengatakan BAP kasus tersebut saat ini telah rampung dan akan dilimpahkan ke Polres BD pada Jumat hari ini. Pemanggilan kala BPBD Pijai pun akan dilakukan oleh pihak Polres BD untuk mengkonfrontir keterangan M yang mengatakan bahwa ia mengeluarkan beras sebanyak 4,9 ton dari gudang BPBD Pijai itu. Sebelumnya kala BPBD Pijai HM Nasir SPD membantah pengakuan M dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan perintah untuk mengeluarkan beras tersebut dari gudang untuk kemudian dijual. Sebelum kekosongan stok pupuk bersubsidi jenis urea SP36ZA dan NPK Ponska di seluruh kios pengecer resmi di Kabupaten Aceh Barat Daya selama beberapa pekan terakhir belum teratasi. Ribuan petani resah karena tanaman padi yang mulai tumbuh sangat membutuhkan pemupukan. Saat ini stok pupuk urea SP36ZA dan NPK Ponska habis total di seluruh kios pengecer resmi kawasan pasar Blankpidi seperti di kios UD Cahaya Tani, Bunga Tani, Delima Tani, dan Tani Makmur. Stok pupuk bersubsidi juga tidak tersedia pada kios pengecer resmi di kecamatan-kecamatan. M. Salim, salah seorang petani dari desa Asonanggro, kecamatan Jempa, mengaku kualahan lantaran pupuk bersubsidi habis total di seluruh kios pengecer. Ia juga mengaku berulang kali mendatangi sejumlah kios pengecer pupuk di Pasar Belang Pidi, namun belum tersedia. Kelangkaan pupuk bersubsidi di awal tahun musim tanam seperti saat ini sangat meresahkan petani sebab terjadi keterlambatan pemupukan sehingga akan berpengaruh terhadap menurunnya produksi gabah karena pertumbuhan padi yang tidak sempurna. Dari Newsroom Seramit Tanjung Permais, berita pagi edisi Jumat 26 Januari 2018.